Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang surga di taman hati. Ini lebih ke cerita sebetulnya. Al kisah dikisahkan ada seorang yang sedang bersukacita, ada seorang yang sedang bergembira sedang senang hatinya dia sedang banyak duit dapat proyek lalu jalan-jalan ke pantai bersuka cita dengan keluarganya Wah, uangnya dihabiskan untuk berpoya-poya, bersenang-senang seharian dia gembira seharian dia merasa senang dan terlampiaskan semua kehendaknya selama ini dia Pokoknya dia bersenang-senang. Main ke pantai, main ke mall, belanja, dan lain sebagainya. Namun, sepulangnya dari berjalan-jalan dan bersuka cita, sepulangnya dari bersenang-senang, pas ketika dia sampai ke rumah, tiba-tiba dia kaget melihat seumur kumpulan taing manusia kotoran mati kotoran atau tai manusia tepat di depan pintu rumahnya apa yang akan dilihat ada tiga kasus ada tiga kasus sifat sikap orang dalam menghadapi itu ketika dia habis bersuka cita bersenang-senang tiba-tiba pas pulang ke rumah Ternyata ada tumpukan kotoran manusia yang sangat banyak, sampai sebanyak satu ember. Nah, tiga orang dan tiga kasus memiliki sifat yang berbeda-beda dalam mensikapi apa yang terjadi saat itu. Satu, ada orang yang bersikap menggombil, tayi, eh, apa? menggombil tayut itu. Dan menginjak-ginjaknya dengan sangat kesal Sampai dia menundang pintu Untuk melapaskan kemarahannya Sambil berteriak-teriak Gublo, ini orang tolol. Saya lagi sehabis senang-senang Ternyata ada orang yang siri Ada orang yang Gak suka dengan kesenangan kita Saya harus cari tahu ini siapa yang Telah berbuat begini Saya harus cari tahu ini siapa yang telah Mengutoli depan pintu rumah tepat depan pintu rumah dengan tali ini. Aini dia mengambil sebagian tali di tangannya, dia bawa-bawa ke sekeliling kampung. sambil bertanya-tanya dengan mata yang ngirah, dengan nada yang sangat kesal, dia sambil bawa-bawa tali. otomatis orang setiap orang yang ditemuinya untuk menjadi saksi, pada menyingkir karena dia membawa bawa busuk di tangannya. Dia membawa kemarahan dia matanya merah bahkan ketika bertanya suka bertanya, ini siapa? siapa yang telah buang ini? saya pokoknya harus menemukan siapa yang buang keliling-keliling kampung tapi meskipun begitu meskipun di situ ada orang yang telah melakukannya otomatis orang yang melakukan tidak akan pernah melaku karena dia takut dengan kemarahan orang tersebut dia marah-marah, tapi akhirnya tidak ditemukan siapa yang telah melakukan itu. Dan dia pulang ke rumah dengan penyesalan. Karena layih yang di depan pintunya berantakan. Terus pintu rumahnya juga sedikit rusak karena kena tendang. Terus dia juga capek karena udah keliling-keliling kampung. Ternyata tidak ada satupun yang melakukan. Emosi terkuras Orang pada menyingkir karena dia bawa Bawa kotoran di tangannya Dan ketika dia mulai sadar Barulah dia sadar Wah oh, ternyata saya selama ini dikuasai oleh nafsu Akhirnya dicuci tanam dan malu sendiri Itu satu sikap orang Yang dikendalikan oleh nafsu Yang dikendalikan oleh amarah. Yang kedua ada sikap. Ketika dia melihat kejadian itu, dia diam. Dia tidak berani mencari tahu siapa pelakunya. Dia bersihkan kotoran itu, tapi hatinya mengutuk, kurang ajarin orang, kejiaran orang, setan ini orang. Saya akan diam diam dan sambil cari tahu. Akhirnya dia menyelidik secara diam-diam dan di dalam hatinya dia tetap menyimpan bara sampai bertahun-tahun dia simpan rasa sakit dan dendam itu. sekadar untuk cari tahu siapa yang telah tega membuang kotoran tepat di depan pintu rumahnya dan sengaja dia sampai dendam lama-lama bertahun-tahun tidak ditemukan juga siapa yang telah berbuat itu akhirnya jadi penyakit tumbuh mulai tumbuh Sama seperti yang pertama juga penyakit ketika keluarga mulai Penyakit kolesterol, darah tinggi, bahkan sampai airnya setruk Karena dia menyimpan dendam Karena dia menyimpan kemarahan dalam hati Bedanya yang pertama langsung dilampiaskan Dan yang kedua dia tidak berani tapi dia menyimpannya di dalam hatinya menyimpannya di dalam pikirannya, sambil mencari tahu karena tetap dia dendam tidak hilang, walaupun kotoran yang kedua ini dibersihkan ini salah satu contoh dua karakter yang berbeda ketika menghadapi masalah dan yang terakhir yang ketiga sikap yang ketiga ini ketika dia pulang dari berpesta pora Ketika dia kurang bersenang-senang, melihat contai yang begitu banyak, hampir satu ember di depan rumahnya, di depan tepat, di depan pintu rumah. Dia langsung berteriak kegirangan Dia berteriak kegerianan, Uri, saya kemarin nyari-nyari pupuk, eh ada yang mirip ini pupuk. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Senang sekali saya, dia. Dia membersihkan teh itu dengan sangat gembira, Dengan senang Karena dia berpikir Dia mendapat kiriman pupuk gratis Dia mendapat kiriman pupuk Yang diberikan secara cuma-cuma Dan gratis Dia ambil Lain-lain itu dimasukin sekop, Dimasukin, disapuin Dipindahin dan disebarin ke tanaman-tanaman bunga yang ada di depan rumahnya, juga ketak eh, disebarin ke pohon mangga yang dia tanam. Hari berganti hari, lama-lama bunga yang disirami oleh air setiap hari dan diberikan pupuk dan dari pupuk kotoran manusia itu akhirnya berkembang dengan subur. Sehingga suatu saat bunga itu bermekaran di depan taman rumahnya bunga itu bermekaran dan memberikan wangian ke orang sekitarnya asalnya adalah taing asalnya adalah kotoran manusia tapi karena diberikan untuk tanaman bunga akhirnya dia berbunga dan menjadi wangian begitupun yang diberikan kepada pohon mangga akhirnya berbunga, berbuah lebat dan mangga-mangganya sangat enak Manis Dan ketika ada tetangga-tetangganya yang lewat Diberikanlah buah mangga itu Kepada mereka yang Melirik atau Merasa tertarik dengan buah itu Akhirnya dia berikan Cuma-cuma dan berarti Sebagai sodaku Akhirnya semua tetangganya Merasakan buah mangga Yang ditanamnya itu Dan dipupuk Hingga berbuah Dengan pupuk dari kotoran manusia yang dikirim. Dia tidak peduli siapa yang mengirimnya. Dia tidak berusaha mencari tahu siapapun itu. Dia merasa gembira dan senang ketika ada yang mengirimnya karena dia mendapatkan pupuk secara gratis. Dan pupuk itu dipakai buat menyuburkan taman di rumahnya. Nah, ini akhirnya yang tadinya kotoran manusia, yang tadinya hinahan manusia, yang orang lain ingin menginjik kepadanya malah menjadi pupuk yang menyuburkan bunga-bunga di tanah hatinya sehingga memberikan harum semerbak wangi ke tetangga-tetangganya ke dalam penghuni rumah itu juga nah ini adalah permisalan rumah di dalam diri meskipun orang membuang tai kotoran ataupun menghina dan mengirimkan kotoran-kotoran Kedalam tepat di depan rumah kita. Namun ketika kita tidak ada rasa kejengkelan. Malah kita menerimanya sebagai suatu anugerah kiriman pupuk. Maka diberikanlah pupuk itu ke taman hati. Sehingga menyumburkan taman hati. Sehingga taman di dalam hati kita menjadi taman yang sungguh. Penuh harum semerbak Dan ketika ada tanaman buah. Buahnya itu juga bisa bernambar. Yang diberikan pada rolangan ini adalah satu permasalahan tentang tiga sikap orang dalam menghadapi kenyataan hidup tiga sikap orang dalam menghadapi masalah karena permasalahannya itu masal ketika suatu masalah terjadi ini tiga sikap ini akan sama seperti telur wortel dan kopi yang ketiga ini adalah kopi telur asalnya keras, air asalnya, asalnya lembek, kloritasannya lembek air, tapi ketika dia digodok dengan air yang sangat panas, air yang sangat panas ini adalah masalah dalam hidupnya dia berubah menjadi keras. Namun yang kedua adalah wortel yang asalnya keras, ketika mentah, namun ketika digodok di dalam air yang sangat panas dia berubah menjadi lembek. Tapi yang ketiga kopi dia ya, kopi hitam namun ketika digodok orang digodok di dalam air yang sangat panas dia berubah tidak berubah dia tapi memberikan wangi memberikan keharuman ini juga permisalan tiga sikap manusia yang asalnya lembek sifatnya tapi ketika dia menghadapi masalah berubah menjadi keras berubah menjadi brutal Sehingga orang akan tahu sifat asli dan wujud asli dirinya ketika dia menghadapi masalah. Yang kedua, orangnya kasar, bongong kasar, Tapi ketika menghadapi masalah ternyata dia cimut. Dia lembek malah banyak berputus asa. Ini kita akan melihat karakter asli manusia ketika dia berhadapan dengan masalah. Yang ketiga adalah orang yang dipanggang, yang dipandang hitam yang dipandang jelek, yang dipandang buruk rupa, buruk kelakuannya, dia tenang. Tapi ketika digodok sekalipun, dia tidak berubah menjadi pribadi orang lain atau berpura-pura menjadi orang lain. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, namun dia memberikan keharuman dan wangi ke orang yang ada di sekitarnya. Begitupun sikap yang tadi, ketika pulang rekreasi, dia menemukan. Seorang kumpulan saya yang kotor, yang satu adalah emosional dan mencari-cari kesalahan. Mencari orang lain yang telah membuat begitu dengan penuh kemarahan dan membawa kotoran. Dia sendiri membawa kotoran dan mem -apa, membagikan dornya itu ke orang lain. Yang kedua, diam tapi dia mendengki. Diam tapi dia mendengkan dengan. Keduanya ini, ah, pada masa tuanya, ya misalnya yang ketiga malah bergembira dapat kiriman pupuk dan menyuburkan taman yang ada di dalam hatinya menyuburkan taman hatinya sehingga itulah yang ketiga inilah orang-orang yang disebut orang yang berada di tahapan nafsu bain orang yang berada dalam tahapan yang tenang Ya, ayat Tuhan nabsulup lainnya irji ini lah rodiqiro diatamardiapat ejen. Ya, ya. ya, Orang-orang yang berada dalam jiwa-jiwa yang tenang, nabsul-nabsul yang tenang, maka hendaklah kamu pergi ke dalam surga sehingga dia mampu menanam walaupun orang mengirimkan walaupun orang mengirimkan kotoran, mengirimkan bau, mengirimkan hinaan dan ejekan. Dia mampu mengubahnya menjadi pupuk yang dapat menyimpulkan taman hatinya. Semoga kita termasuk menjadi bagian dari orang yang ketiga. Yang senantiasa senang, yang senantiasa gembira. Meskipun orang bermaksud menghinanya, meskipun orang bermaksud melecehkannya, meskipun orang mengirimkan kotoran kepadanya, dia menerimanya sebagai pupuk yang dapat menyumbarkan surga di tangan hatinya. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat dan menjadi hikmah. Cerita ini adalah cerita hikmah Di dibalik sikap-sikap yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masalah. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih dan bantu subscribe channel saya ini supaya nanti saya bikin lagi video-video terbaru setiap hari pasti saya akan bikin video terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh